Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu ta'ala wa naspa'inuhu wa nastaghfiruhu Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati amalina <coughs> من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم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 إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سجدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاس فوزا عظيما أما بعده فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرُ الْهَدِيَةِ هَدِيَةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آَلِهِ وَسَلَّمٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ فَلَالَهِ وَكُلَّ فَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِنَا فِي اللَ Alhamdulillah Hingga Saat ini Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan Kesempatan kepada kita Untuk dapat Berkumpul Bersama Setelah kita Bersama-sama melaksanakan salah satu Dari kewajiban yang telah diperintahkannya kepada kita Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya Tidak ada salahnya <tuh> Jika kita manfaatkan Pertemuan ini untuk saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr saling wasiat dalam hal kebenaran dan saling wasiat dalam hal kesabaran di dalam sebuah hadis yang <coughs> diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa bersabda salasun la yaghillu alayhiin qalbu ikhlasul amali و مناصحة ولي الأمر ولزوم الجماعات. Ada tiga perkara yang dengan sebabnya tidak akan ada lagi kedengkian, kebencian, dendam, emosi, amarah. Dalam hati seorang Muslim, yang pertama adalah ikhlasul amaliillah, mengikhlaskan amal seluruhnya hanya untuk Allah Azza Wajalla. Kemudian yang kedua menyampaikan nasihat kepada waliul amri atau dalam hal ini adalah pemerintah dan yang ketiga adalah berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan tiga perkara yang disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini adalah merupakan kewajiban yang paling penting dalam agama kita dan secara umum kalau kita mau mengelompokkan atau membagi semua kewajiban Kewajiban Dalam agama ini yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka hanya ada dua saja Dua kewajiban saja Yang pertama adalah kewajiban kepada Allah Dan yang kedua Kewajiban kepada sesama hamba Kewajiban kepada Allah Adalah kita Beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Seperti yang dijelaskan dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal. Beliau r.a. mengatakan, "Kuntu nuzufan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika aku dibonceng oleh Nabi alaihi sallam." Alhamdulillah Pemandangan yang boleh dikatakan Di luar kebiasaan Seorang Rasul Membonceng sahabatnya Katakanlah dalam hal ini Rasulullah SAW Sebagai pemimpin Sedangkan Mu'ad bin Jabal Sebagai bawahannya atau anak buahnya Fenomena yang mungkin Sulit untuk kita bisa dapatkan Pada zaman sekarang ini Karena biasanya yang namanya pemimpin, yang namanya seseorang sudah punya kedudukan jabatan itu ingin selalu dihormati, dimuliakan, diagungkan, dilayani. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun demikian keadaannya, beliau bukanlah sosok yang ingin dihormati, diagungkan, dimuliakan, dilayani. Tetapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Senantiasa melayani umatnya. Dari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setidaknya ada dua faidah, ada dua pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sifat rendah diri. kemudian pelajaran yang kedua sifat rendah diri tidaklah akan membuat kehormatan, kemuliaan kedudukan seseorang itu rendah dan jatuh dan ini Diperkuat oleh sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Dalam riwayat lainnya Kata beliau Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Mantawadu alillah rafa' Berang siapa yang menampakkan Sikap rendah diri karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah akan mengangkat Kedudukannya Allah akan memuliakannya Kemudian sahabat Mu'ad bin Jabal mengatakan, "Fakallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'ad, Atdri mahkuk Allah ala ibad, wahkuk ibadi <tik> ala Allah. Wahai Mu'ad, Apakah engkau tahu apa kewajiban hamba kepada Allah dan kewajiban Allah kepada hamba? Muad bin Jawab Allah dan Rasuluh agam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Adapun kewajiban hamba kepada Allah adalah beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan kewajiban Allah kepada hamba adalah Allah tidak akan menghukum, Allah tidak akan mengadab orang atau siapapun dari hambanya yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan keselamatan di akhirat, Terlindungi dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat dalam urusan agama kita. Kuncinya adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepadanya. Dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang dalam hadis pertama tadi diistilahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dengan ikhlasul amal lillah mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala <tuh> Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dalam hadis pertama dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu Tadi, beliau memberikan jaminan Bahawa siapa yang mengikhlaskan Amalannya hanya untuk Allah SWT Maka tidak akan ada Kedengkian, kebencian, emosi, amarah dalam hatinya Mungkin ada yang bertanya Kenapa Mengikhlaskan Seluruh amalan hanya untuk Allah Itu bisa meredam Emosi Meredam amarah Meredam hasad Meredam dengki dalam hati Jawabannya adalah Bahwa orang yang mengikhlaskan Seluruh amalannya hanya untuk Allah Azza wa Jal Tidak ada yang dia tuju Kecuali Allah dia tidak pernah memikirkan keuntungan dunia. Dia tidak pernah memikirkan jabatan, tidak pernah memikirkan kedudukan, tidak pernah memikirkan sanjungan dan pujian manusia. Satu-satunya yang dituju dan satu-satunya yang diharapkan adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. tidak peduli apakah akan menguntungkan atau tidak apakah akan ada pujian dari manusia atau tidak setiap kali melakukan satu kebaikan satu amalan maka yang dituju hanyalah Allah Subhanahu wa taala bukan yang lainnya Sehingga orang yang mengikhlaskan seluruh amalannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah kecewa. Ketika tidak mendapatkan keuntungan duniawi. Orang yang mengikhlaskan seluruh amalannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ia tidak akan marah. Ya tidak akan dengki, Ya tidak akan emosi, ketika apa yang dilakukannya tidak mendapatkan pujian dari manusia. Inilah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ikhlasul amaliillah mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi satu sebab yang dengannya. Tidak akan ada lagi perasaan hasad, Dengki, dendam, emosi, amarah Dalam hati seorang Muslim <tik> Kalau kita ketika melakukan Satu kebaikan Kemudian ada perasaan Merasa rugi Dari kebaikan yang telah kita lakukan Karena kita mendapatkan balasan yang buruk Maka mesti dipertanyakan Sisi keikhlasannya Apakah ketika kita melakukan kebaikan ini Ikhlas karena Allah atau tidak Kalau yang ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ia tidak akan pernah merasa rugi Sekalipun kebaikan yang dilakukannya Mendapatkan balasan yang tidak setimpal dari manusia air susu dibalas dengan air tuba gak ada istilah menyesal sudah membantunya menyesal telah melakukan ini dan itu dari kebaikan hanya karena gara-gara tidak mendapatkan balasan yang sama Ada banyak orang yang punya perasaan seperti ini ketika melakukan satu kebaikan. Maka mudah-mudahan ini menjadi koreksi bagi kita semua. Kalau kita mengikhlaskan semua amalan hanya untuk Allah Azza wa Jal, maka tidak akan ada lagi perasaan yang seperti ini. Karena yang kita tuju hanyalah Allah dan Ridho Allah subhanahu wa ta'ala, bukan Ridho manusia. Bukan keinginan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Dan penting untuk kita sadari bahwa berbicara tentang akhirat. Kalau kita berbicara tentang akhirat, maka jangan pernah berpikir untuk mendapatkan keuntungan dunia. beda dengan orang-orang kafir. Ketika melakukan sebuah kebaikan di dunia, maka yang menjadi tujuan utama mereka adalah keuntungan duniawi. Kalau seorang mukmin ketika dia melakukan satu kebaikan, amal soleh, maka yang harus dia harapkan bukan keuntungan dunia, tapi keuntungan akhirat. Sehingga kadang-kadang dia harus mendapati kenyataan dari sisi dunianya. Dia dirugikan. Ekoran ya. berdiri rohimakum Allah maka sangat penting sekali kita memiliki niat yang baik dan ikhlas karena Allah Al-Dzawey. Agar apa? agar kehidupan yang kita jalani di dunia ini bisa berjalan dengan baik. Niat itu artinya adalah al-azmu wal qasd, tekad dan tujuan. Sedangkan ikhlas artinya adalah ifrahu Allah taala bil qasdi Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal tujuan. Tidak ada yang dituju kecuali Allah. Amal soleh dalam bentuk apapun, kebaikan dalam bentuk apapun, menjadi sesuatu yang tidak berguna dan tidak bermanfaat ketika tidak ditopang dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, Inna malakmalu bin niyat, wa inna malikulimriin manawa. Sesungguhnya semua amalan itu bergantung kepada niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang telah diniatkannya. ikhwanul fiqodrahimakumullah kalau kita memiliki niat yang baik dan ikhlas karena Allah, <coughs> sekalipun tidak dibarengi dengan amal soleh dan kebaikan, maka itu sudah bisa memberikan kemanfaatan. Ini pentingnya niat yang baik dan ikhlas karena Allah. Rasulullah saw mengatakan man hamabi hasanatin falam yamalha. Ya Katabah Allahu indahu hasalatan kamilatan. Barang siapa yang mempunyai tekad, keinginan untuk melakukan satu kebaikan namun tidak dilakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya di sisinya sebagai satu kebaikan. Gara-gara ada niat yang baik. Ada tekad, ada keinginan untuk melakukan kebaikan, tetapi tidak dilakukan, maka itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Ya. Jadi tidak ada amal soleh dan kebaikan yang bermanfaat manakala tidak ditopang dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah. Tetapi niat yang baik. Dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala sekalipun tidak dibarengi dengan amal soleh dan kebaikan. Maka itu sudah bisa memberikan kemanfaatan. Apalagi kalau kemudian disertai dengan amal soleh dan kebaikan-kebaikan. Maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 10 kali lipat. Hingga 700 kali lipat hingga berlipat-lipat banyaknya. Luar biasa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti selain niat yang baik dan ikhlas karena Allah. Niat yang baik dan ikhlas karena Allah ini termasuk perkara yang terbesar yang bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Waman aradal akhirah wasa alaha sa'yahha, faulaika kana sa'yuhum ashkura. Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, keberuntungan di akhirat, keselamatan di akhirat, kemudian dia berusaha dengan sebaik-baiknya, maka dia akan termasuk ke dalam orang-orang yang usahanya disyukuri. Usahanya akan memberikan kemanfaatan. Nabi saw juga menyatakan dalam hadis riwayat ibnu Majah, Inna ma'yuwa atun nas alaniyatihim sesungguhnya manusia nanti itu akan dibangkitkan oleh Allah subhanahuwataala alaniyatihim sesuai dengan keadaan niatnya masing-masing. Setiap kebaikan, setiap amal soleh yang akan kita lakukan, jadikan motivasinya dan dorongannya adalah niat yang baik, ikhlas karena Allah semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meraih hikmahnya. Amal soleh, kebaikan banyak sekali bentuknya. Menuntut ilmu adalah bagian dari kebaikan dan amal soleh. Berdakwah adalah kebaikan dan amal soleh. Tarbiyah adalah kebaikan dan amal soleh. Berjamaah bersatu padu menjaga persatuan dan kesatuan adalah kebaikan dan amal soleh. Semua hal yang dicintai dan diduai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kebaikan dan amal salih. Jadikan sekali lagi motivasinya. Hanyalah niat yang baik dan ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang itulah yang diperintahkan kepada kita. Wa ma umiru illa liyabullullaha mukhlistina lahudtih. Dan tidaklah mereka semua itu diperintah Melainkan agar mereka Beribadah dan mengikhlaskan Seluruh amalan, seluruh Peribadatannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Jangan pernah mencari Ridho manusia Karena sebagaimana dikatakan ribon nas ghayatun Latudrak, tujuan manusia itu eh, keriduan manusia itu Adalah tujuan yang tidak akan Pernah bisa dicapai kita akan lelah ketika kita mengejar ribu manusia. Ribu manusia itu hanyalah seperti Fata Morgana. Ketika kita kejar, ketika kita ingin meraihnya, maka ia akan semakin menjauh. Tidak ada ujungnya. Tidak ada garis finisnya. Mengejar rilu manusia sama saja dengan mengejar sesuatu yang tidak pasti. Mengejar rilu manusia akan menimbulkan rasa dengki, dendam, emosi, amarah dalam hati. Karena kadang-kadang dalam kehidupan ini kita harus mendapati sebuah kenyataan di mana kita hanya bertepuk sebelah tangan. Inilah kehidupan dunia Tidak selalu apa yang kita harapkan itu sesuai Dengan kenyataannya Kadang-kadang kita menghadapi Sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita ya. Banyak fakta-fakta yang tak terduga Dalam hidup ini dan kita harus siap menghadapinya. Salah satu bekal kita adalah niat yang baik dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak akan terkejut, sehingga kita tidak akan celaka ketika menghadapi kenyataan-kenyataan dan fakta-fakta yang tak terduga. Yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang tahu. Kawan budin Perkara yang kedua yang disebutkan oleh Nabi saw yang menjadi sebab tidak akan ada lagi. Hasad Kedengkian emosi amarah dalam hati seorang muslim adalah Munasohatu amr. Menasehati pemimpin Menasehati pemerintah Hal yang perlu untuk kita sadari Dan patut untuk kita fahamkan kepada semua orang Adalah Bahwa pemerintah Pemimpin Atau waliyul amri Adalah Manusia biasa Kadang salah Kadang benar Tidak terus-terusan salah Tidak juga terus-terusan benar Waliul amri, pemerintah atau pemimpin masuk dalam kerangka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu pasti melakukan kesalahan. Agar tidak ada rasa emosi, marah, dendam dalam hati kita. Ketika melihat kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah atau pemimpin atau wali Yul Amri. Maka upaya yang kita tempuh dalam menyikapinya adalah memberikan nasihat. Berbicara soal kesalahan. Pemerintah, kesalahan, waliul amr, kesalahan, pemimpin, maka sesungguhnya ini bukanlah hal yang baru. Bukan hal yang baru. Di masa Rasulullah Alaihi Wasallam sudah ada tipe-tipe pemimpin yang seperti ini keadaannya. Melakukan kesalahan, melakukan keboliman. sampai-sampai sebagian sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan perihal keadaan pemimpin-pemimpin waliul amr yang seperti ini keadaannya melapor beberapa sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keburukan-keburukan yang dilakukan oleh penguasa pemimpin pemerintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan yang jelas ketika para sahabat tidak terima melihat kenyataan yang seperti itu sampai-sampai ya, mereka berkeinginan untuk melenyapkan pemimpin yang seperti itu keadaannya kata rasulullah saw kepada mereka لا ما أقوم فيكم صلاة jangan selama mereka mendirikan sholat Siapa yang tidak emosi, siapa yang tidak marah Ketika melihat pemimpin Waliul Amr, penguasa melakukan kesalahan Semua Merasa marah Seluruh rakyat Tidak terima pada prinsipnya Karena semua berkeinginan Pemimpinnya Menjadi pemimpin yang adil Pemimpin yang baik. Pemimpin yang ideal. Tetapi kebanyakannya tidak sadar. Bahwa pemimpin, pemerintah, penguasa, waliul amr adalah manusia biasa. Yang kadang jatuh ke dalam kesalahan. Maka Nabi saw memberikan arahan kepada kita arahan yang benar arahan yang lurus dalam menyikapi kesalahan pemerintah satu di antaranya adalah dengan menasehatinya dengan cara yang baik Rasulullah saw menyatakan dalam sabdanya barangsiapa di antara kalian yang ingin menasehati penguasanya menasihati waliul amr adalah hendaknya dia raih tangannya kemudian berbicara kepadanya secara empat mata ya. tidak dilakukan nasehat itu di depan khalayak umum jika pemerintah itu menerima nasehatnya ini yang diharapkan dan jika tidak maka sungguh dia telah melakukan kewajibannya ini kata Nabi sallallahu alaihi wa Arah Nabi sallallahu alaihi wa ini diamalkan oleh para sahabatnya. Satu diantaranya oleh sahabat Usama bin Zaid. Ketika orang-orang banyak membicarakan kepemimpinan Utsman bin Affan pada saat itu. Ada seseorang yang berkata kepada Usama bin Zaid. Ya Usama tidakkah engkau? Menasehati Uthman Tidakkah engkau menegur Uthman Apa jawaban Usama bin Zaid Kata beliau Apakah Karena kalian Tidak mendengar Pembicaraanku Kepadanya kemudian kalian anggap aku tidak menasehatinya, aku tidak berbicara kepadanya, sungguh aku telah melakukan hal ini, antara diriku dengannya, empat mata. Lalu kata sahabat Usama bin Zaid, aku tidak ingin menjadi orang yang pertama kali membuka pintu fitnah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala Fintu fitnah yang dimaksud oleh Usama bin Zaid di sini adalah Membicarakan Kesalahan-kesalahan Kekeliruan Kekeliruan Waliul amri di depan halayak umum Dan fitnah ini Sungguh telah terjadi di zaman kita telah terjadi di zaman kita. Mengumbar kesalahan. Ya, menampakkan emosi dan kemarahan kepada waliul amri. Kepada pemerintah. Ini adalah fitnah. Yang dulu sahabat Zaid, Usama bin Zaid merasa tidak ingin menjadi orang yang per Membukanya Tapi di zaman sekarang Fitnah itu terbuka Fitnah itu nampak ya. Banyak orang yang sikapnya Brutal Emosinya meluap-luap Ketika melihat Kesalahan waliyul amr Dan ini menjadi tugas kita Untuk memahamkan sekali lagi Kepada umat Kepada masyarakat Bagaimana sesungguhnya Islam Mengajarkan sikap yang benar Dalam menghadapi Kesalahan yang dilakukan oleh Penguasa Termasuk dalam kategori Nasihat kepada waliul amr Adalah mendoakannya Seperti yang disinggung oleh Syekh bin Baz rahimahullah Ad-du'a ulil waliyil amri min an Mendoakan manduli waliul amr adalah termasuk nasihat. Ya. Yang perkara ini sudah banyak ditinggalkan. Ya. Semua terbawa oleh emosi dan amarahnya ketika melihat penguasa melakukan kesalahan, lupa akan kewajibannya. Lupa akan Tugasnya. Melupakan. Mendoakan waliul amr. Padahal para salaf. Ya. Seperti Fudail bin Ijad, Imam Ahmad dan yang lainnya. Selalu mengatakan. Lawka nasli da'watun mustajabah. Seandainya aku memiliki doa yang diijabah Maka Akan aku peruntukkan doa ini bagi Kebaikan wali amr Pemerintah, pemimpin ya. Kemudian termasuk Menasehati wali amr adalah As-sabru alaihi Menampakkan sikap sabar ya, Dalam menghadapi kesalahan Keboliman yang dilakukannya Nabi saw mengatakan manra'amin amirihi shay yakrahuhu fal yasbir. Barangsiapa yang melihat dari waliul amri nya, dari penguasanya, dari pemerintahnya sesuatu yang tidak disukainya maka hendaknya dia bersabar. Ini arahan Nabi saw bukan soal emosi, bukan soal dendam bukan soal kedengkian. Tapi kalau kita mau bicara seperti apa arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka jawabannya satu diantaranya adalah bersabar. Ya. Barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak disukainya dari amirnya, dari penguasanya, dari pemerintahnya, fal maka hendaknya dia bersabar sampai kapan? Hatta yufrijullah alaina. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberi jalan keluar yang baik untuk kita. Karena mestinya kita introspeksi diri Ketika mendapati kenyataan bahwa penguasa yang ada di tengah-tengah kita adalah penguasa yang boling Penguasa yang banyak melakukan kesalahan Penguasa yang merugikan rakyatnya Misalnya Kewajiban kita sebagai rakyat yang pertama adalah introspeksi diri Mungkin ini semua akibat dari pelanggaran yang kita lakukan terhadap Allah azza wajalla. Jauhnya hubungan kita dengan Allah azza wajalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kadzalika wal li ba'dudz zalimina ba'un bimakaanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan Sebahagian orang-orang walim -orang itu menjadi pemimpin bagi sebahagian yang lainnya Bimangkan Riyaksibun Pelantaran apa yang mereka lakukan Dihukum oleh Allah SWT dengan keberadaan pemimpin yang walim Karena keboliman yang dilakukan oleh rakyat Maka penguasa yang walim akan bersama dengan rakyat yang walim Penguasa yang baik akan bersama dengan rakyat yang baik Penguasa yang jahat akan bersama dengan rakyat yang jahat. Jangan pernah bermimpi mendapatkan penguasa pemerintah yang adil, yang baik. Kalau kita sebagai rakyatnya belum bisa baik dan adil. Ya. Sangat wajar kalau dulu sahabat Ali bin Abi Thalib Ketika dituntut oleh beberapa orang yang datang kepadanya. Agar sahabat Ali bin Abi Thalib menjalankan roda kepemimpinan dengan baik. Agar semua kekacauan yang terjadi itu tidak ada. Seperti yang pernah terjadi di zaman Abu Bakar dan Umar. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan. Bahawa ketika Abu Bakar dan Umar menjabat sebagai khalifah. Yang menjadi rakyatnya adalah aku. Dan orang-orang seperti aku, orang-orang saleh, orang-orang yang baik. Tetapi ketika aku menjabat sebagai Khalifah, kata Ali bin Abi Thalib, yang menjadi rakyatku adalah kamu dan orang-orang seperti kamu, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak saleh, sehingga akibatnya banyak terjadi kekacauan di sana-sini. Alhamdulillah. Ehwan kemudian rahimakumullah, maka kesabaran sangat dibutuhkan dalam situasi-situasi situasi yang seperti ini. Menyikapi kesalahan penguasa bukan soal emosi dan amarah melulu, apalagi kalau emosi dan kemarahan tersebut diluapkan dalam bentuk demonstrasi. Lebih miris lagi kalau kemudian Demonstrasi yang dilakukan itu dilabeli Amar ma'ruf dahi mungkar Apalagi kalau sampai Dianggap sebagai bentuk membela Islam Ini fenomena yang Menyedihkan nah. Kemudian Di samping doa, di samping kesabaran yang termasuk ke dalam bagian dari nasihat Waliul Amar adalah asam as ah. Mendengar dan taat ya. Mendengar dan taat Nabi alaihi salatu wassalam Jauh Sebelumnya Sudah memberitahukan kepada kita ya. Bahwa tidak semua Penguasa itu baik Beliau sampai memberikan semacam gambaran Sekalipun nanti kalian dipimpin oleh seorang hamba sahaya Dari Habasyah Yang secara penampilan tidak meyakinkan ya. Secara penampilan tidak meyakinkan Bukan dari golongan yang mewah ya. Yang memiliki kasta tertinggi Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalian harus Menampakkan sikap taat dan Mendengar Bahkan dalam riwayat lainnya Waiyumdorobadohrak wa akhazamalak Sekalipun punggungmu dipukul Hartamu dirampas ya, Hakmu direbut Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Taati dan dengar Lalu bagaimana rakyat bisa menuntut haknya Sebagai rakyat Jawabannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Sallallaha haqqakum Mintalah kepada Allah hak kalian Kalau hak kalian tidak ditunaikan dengan baik oleh pemerintah kalian Mintalah hak kalian kepada Allah Selesai ya. Namun kalian harus tetap menunaikan Apa yang menjadi tugas dan kewajiban kalian sebagai rakyat Taat dan mendengar Kita ya. Kita punya Allah Allah yang akan senantiasa memberikan Hak kita ya. Tidak perlu takut ya. Dalam situasi-situasi yang seperti ini Hendaknya kita semakin mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Banyak-banyak berdoa Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan untuk negeri kita ini. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufi'i. Bagi para pemimpin-pemimpin kita. Dan sangat sedikit orang yang melakukan hal ini. Ya. Karena mayoritasnya sudah terbawa dengan gelombang emosi dan amarah. Sehingga tidak lagi berpikir dengan baik tidak lagi berpikir jernih ya. coba kalau e, mau ya, membuka kembali sejarah ya, berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa yang lalu setidaknya akan dapat gambaran dan pelajaran ya. karena seperti yang saya katakan tadi bahwa kesalahan, kekeliluan ya, kevoliman atau kejahatan bahkan yang dilakukan oleh waliul amr itu bukan hal yang baru tetapi ini sudah pernah terjadi sejak zaman dulu, ya. makanya Islam memberikan arahan, ya. Islam memberikan arahan yang tepat dalam hal itu. Nah. Kemudian yang terakhir wabidin rahimakumullah yang ketiga yang menjadi sebab tidak akan ada lagi rasa dendam, denci, benci, amarah, emosi dalam hati seorang muslim adalah luzumul jamaah. Berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan. Karena persatuan dan kesatuan itu mahal harganya. Anugerah terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita khususnya kaum muslimin. Allah telah menyatukan hati-hati kita semua. Ya. Dengan dan di atas nama Islam dan muslimin Kita sebagai kaum muslimin Kita harus berupaya terus memupuk persatuan dan kesatuan Nah, Kalau ini sudah bisa kita jaga Maka tidak akan ada lagi dendam Denki, emosi Amarah ya, Dalam hati kita Karena persatuan dan kesatuan ini Akan menumbuhkan kecintaan ya. Ketika kecintaan sudah tumbuh Maka yang lahir adalah Uhuhwah Persaudaraan Tidak akan pernah ada Uhuhwah tanpa adanya kecintaan Ketika ada kecintaan, maka akan ada yang namanya uhuhah persaudaraan. Ketika sudah bersaudara, maka berarti memupuk persatuan dan kesatuan. Lantaran pentingnya hal ini, dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali datang ke Medina, yang beliau lakukan adalah membangun ini. Membangun persatuan dan kesatuan Beliau tidak terlalu berambisi Untuk memiliki kekuatan ini Memiliki kekuatan itu Membangun ini, membangun itu Tidak Tidak terlalu berambisi untuk itu Tetapi yang beliau lakukan pertama kali Adalah Membangun Jamaah Persatuan dan kesatuan Beliau sawallahu alaihi wasallam berupaya untuk menyatukan muhajirin dan ansor secara umum ataupun secara khusus. Secara khusus, maksudnya adalah ada beberapa orang sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi sawallahu alaihi wasallam. seperti sahabat Sa'ad. ya dengan Abdurrahman bin Auf ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada kita bahwa dalam persatuan dan kesatuan itu ada kekuatan kekuatan sehebat apapun akan kalah dengan persatuan dan kesatuan. Atau mungkin ya, secara khususnya adalah yang sering kita dengar dengan istilah takliful kulub. Menyatukan hati. Ya. Para ulama mengatakan al-mahabbatu tu'alif. Kecintaan itu akan menyatukan. Manakala ada perasaan. Cinta, perasaan, sayang dalam diri kita Kepada sesama kita Kepada saudara-saudara kita Maka secara otomatis akan bersatu ya. Dan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Itu butuh pengorbanan ya. Butuh pengorbanan Siapa yang berkorban? Kita semua yang berkorban Kalau persatuan dan kesatuan adalah cinta, maka kita harus mau berkorban untuk mewujudkannya. Dan sering saya katakan, apapun kalau sudah ada hubungannya dengan cinta, maka tidak lepas dari yang namanya pengorbanan. Antum ketika mengejar cinta antum, maka antum akan berkorban. Korbankan waktu, korbankan tenaga, korbankan materi. Iya kan? Demi mengejar cinta antum. Iya Gunung akan kudaki Lautan akan ku seberangi Demi apa? Menggapai cintaku ya. Engkau adalah cintaku Kita berkorban Untuk orang yang kita cintai ya. Tidak setengah-setengah loh pengorbanan yang kita lakukan Full Totalitas ya. Nah kalau persatuan dan kesatuan adalah cinta Maka kita harus mau berkorban untuk mewujudkannya Ya. Berat, memang berat Karena ini yang ditakuti oleh sayo pohon ya. Ini yang ditakuti oleh sayo Sehingga sayo berusaha untuk selalu bisa Agar bisa mencerai beraikan persatuan dan kesatuan kaum muslimin Apalagi ahli tauhid Sayo tidak akan mampu Sayo berputus asa Menggiring ahli tauhid untuk menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi syaitan punya akal yang lain. Syaitan punya cara yang lain. Untuk merusak ahli tauhid. Ya. Apa yang dilakukan oleh syaitan? Mencerai-beraikan persatuan dan kesatuannya. Syaitan banyak berhasil dalam caranya ini. Harus menjadi perhatian kita bersama ya. Kalau kita sudah sama-sama sadar Akan pentingnya Al-jamaah, persatuan dan kesatuan Maka Kita akan berupaya bersama-sama Untuk mewujudkannya Innamal mu'minuna ihwa Sesungguhnya kaum mu'minin itu Bersaudara Gak ada yang bisa mewujudkan Persaudaraan yang baik Kecuali kaum mu'minin ada banyak hadis dari Nabi saw yang isinya arahan bimbingan kepada kita, yang dengan itu kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Layum inu ahalukum hatayu hebli akehi mayu hebung lenafsi. Salah satunya. Salah seorang di antara kalian tidak akan dikatakan beriman. Sampai dia mencintai saudaranya. Seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Ketika kita bahagia, maka kita pun harus berupaya untuk bisa menebar kebahagiaan ini ya, kepada sesama kita. kita harus bisa mewujudkan hal ini. Ya. Ketika saudara kita sedih, kita pun harus merasakan kesedihannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun persatuan dan kesatuan itu dalam waktu yang cukup lama ya. sampai kemudian ya, dengan persatuan dan kesatuan yang telah kuat dan kokoh berdirilah ya, daulah Islamiah kekuatan yang besar yang dimiliki oleh kaum Muslimin di Medina. Nah, maka Sekali lagi butuh ya, Adanya perhatian dari kita masing-masing Butuh adanya keseriusan dari kita Masing-masing <tuh> Untuk dapat membangun Mewujudkan persatuan dan Kesatuan <tuh> Nampaknya waktu sudah Lumayan siang Dan Di depan saya tidak ada jam jamnya di belakang. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahirabbil alamin.